Aku pergi, aku pergi. Aduh, aduh, Kenapa memukuliku? Bahkan setelah aku menemukan itu. semua orang keberatan. Tidak ada yang menyentuh John. John, saat kau akan melarikan diri dengan berlian, kau akan dihukum. Kau hanya memutuskan apakah aku yang harus memberikan hukuman atau Motupatlu. Astaga, hanya kau yang baik, Pak Cinggu. Kau memberiku hukuman. Asih, asihnya. Ah, Pak Cinggu, kenapa jadi seperti ini? Pak? <laughs> Terima kasih, Motupatlu. Terima kasih. Terima kasih, Motupatlu. Kalau bukan uh. karena kalian, mungkin aku akan tetap membisu. Oh, baiklah, mulai sekarang jangan sembunyikan apapun dari orang tuamu. Kalau kau takut, bicaralah pada mereka. Baik, Motu. Terima kasih banyak. Uh.